Pak Didi, selamat pagi. Selamat pagi, silakan. y a ingin komentar sayang sel ya pendapat itu bukankah kita sedang kagum terhadap penangkapan yang、uh, pencarian terhadap teroris di lubang jarum mana saja bisa dapat? Ini yang nyata m o s o n g g a apakah ada prioritas? Sehingga untuk yang penangkapan ini sulit.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 Di tanggul lang ini kejahatan dengan senjata api Kalang kabut ya Jadi cukup aneh gitu ya Jadi kalau mengenai izin saya juga Setuju ya Harusnya ya bukan dicabut tapi diperketat i t u ya Tapi mereka orang-orang yang kaya ini kan ada tukang pukulnya sendiri、ya. Kalau kita lihat mereka turun dari mobil dengan rambut yang cepak-cepak ketemu -cepak, awalnya semua t e r a s harus diperketat atau dicabut pun n gak g apa-apa ya, saya rasa gitu Dan juga perlu dicermati juga bahwa yang melakukan ini kemungkinan pun bukan dari orang biasa ya Dari cara memegang senjatanya、ya. nah itu pun harus dicermati itu a h ini dari elit-elit tertentu ya, yang dari angkatan ya kebanyakan ya Saya lihat dari cara memegang s e n j a t a n ya, atau dari teroris sendiri mungkin t e r i m a kasih kembali pak Akin selamat pagi. pagi silakan kali ini saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh polisi ya mereka menarik semua senjata dari sipil nah menurut saya memang sipil tak perlu punya senjata ya kan kalau mengenai masalah teroris bisa ditangkap terampung n g a k itu memang satu substansi yang lain ya c u a masalahnya kalau memang sipil sudah tidak mempunyai senjata itu akan lebih bagus. Jadi kita tahu kalau ada terjadi perampokan bersenjata, itu siapa yang punya senjata? Ya, jadi tidak ada substansi lain yang mengatakan bahwa ini senjata kerang sekarang lagi liar lah dan segala macam dan segala macam. Jadi s i d a k jelas kalau yang ini kalau ada perampokan bersenjata yang punya senjata siapa di Indonesia? Nah, kalau disalahkan siapa yang harus disalahkan? k i t a s u d a h tahu. Jadi saya rasa saya setuju kali ini. パチャクラソーパギー。 Dulu juga、e, semuanya bisa melihat ada sampai satu pelawak yang punya senjata, walaupun itu senjata karet. Itu semua orang yang tahu senjata bisa melihat bahwa senjata keluar dari badannya dia langsung ditembakkan. Berarti kondisinya tidak dikunci. Setelah ditembakkan, masukkan lagi ke dalam celana. Masih untung itu n g g a k meledak di dalam celana. Jadi pasti pendidikannya juga akan susah untuk mengkontrolnya. Jadi memang harus dibatasi, kalau n g g a k nanti jadi jagoan semua. Terima kasih. Ya, Pak Haryanto, selamat pagi. Pagi kalau menurut saya lebih baik senjata s i p i l itu dicabut pertama itu yang melakukan mereka kadang membanggakan dan juga banyak yang mantan mantan preman itu bahkan pengusaha juga begitu yang kedua pihak polisi juga untuk anggotanya baik tadi itu yang、uh, t a n d a k a n senjata sering kali dijalan ya, itu mereka waktu berkendaraan itu senjata itu padahal d i p e r l i h a t k a n takut mereka nggak tahu dia tuh tidak punya senjata itu berarti sudah premanisme itu juga diterangkan karena juga kita lihat banyak yang kejadian di Jakarta ini itu semuanya itu premanisme yang t e r a k h i r t e r a k i r dari anggota polis, kepolisian maupun TNI yang melakukannya gitu sekian. Ya terima kasih Pak Arianto. Selamat siang Pak, selamat Iya, selamat siang Ibu Komentar Anda Pak? Iya, sebenarnya kalau sudah merasa orang baik itu tidak perlu takut ya Karena Tuhan itu akan selalu menjaga kita, itu yang pertama Terus yang kedua, yang namanya manusia, tingkat emosionalnya itu kadang susah dikontrol ya Apalagi yang tidak terbiasa, m e r a k a senjata api gitu Point パレ s l a アン。 kembali dalam businessman opinion Bapak Iwan selamat siang selamat siang komentar anda Bapak m e n u r u t saya orang baik saya akan ingin untuk memiliki senjata api、hmm. hanya orang-orang yang kandar, ya. terima, kasih. Baik, terima kasih Pak Aditya selamat siang selamat siang Bu, Silakan, selamat、uh, kami ya, Bu ya. biasanya yang pakai senjata api itu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 Jadi otomatis ada suatu kebijaksanaan khusus lah. Tapi kalau orang-orang kaya segala macam cukup dengan pengamanan, pengawalkan cukup. kan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dibyo. Halo, selamat siang Pak Herman. Iya, selamat siang. s i l a k a n Pak Herman dengan komentarnya. Iya, kalau saya rasa itu keputusan yang paling tepat dan sangat baik. Cuma kenapa baru sekarang? Jadi pandangan saya begini. Untuk menggunakan senjata api ya, bahkan di tingkat Polri dan TNI aja, itu tidak semua anggota、uh, boleh memegang senjata api. Karena dibutuhkan satu kesiapan-kesiapan. Ya, sepertinya terputus. Bisa mengulang lagi kembali Pak Herman di 633-9160. Pak Arief, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Pak Arief. Ya. これダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンていニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダマニア、パンダ Ya, itu aja masih. ya terima kasih Pak a r i f Pak Joni selamat siang Halo selamat siang s i l a k a n Pak Joni Itu kalau pepatahnya Pak jauh panggang daripada api Pak Orang n e r a m p o k itu bukan pakai senjata-senjata berizin itu senjata ilegal semua Jadi n gak g ada hubungannya sama sekali itu dengan, dengan orang yang berizin pakai senjata di sini di, n Gak g diperpanjang itu Makanya kadang-kadang kita polisi atau siapapun negara ini bikin peraturan itu Seenak p e r u t n y a aja gitu Ah Cuma-cuma t nanti kalau ketangkapnya di media itu pasti senjata elok dari sudut depan semua itu. Paling-paling a yang organik juga senjatanya aparat juga itu dengan paling-paling i t u Nah itu, makanya kalau di to'ah dulu lah, aspeknya seperti apa, terus dasarnya seperti apa, baru mengambil keputusan gitu loh. Jangan se-enaknya, oh ke kelabakan, n g a p senjata orang nggak dijinin lagi s e g a l a m a c a m Ya orang itu kan ada keperluannya, kan ada tes fisikologis dulu k a n orang yang berjata itu. Karena gampang itu kan. 私はあなたはあなた t あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた e あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあじゃあなたはあなたあなたあなたはあなたはあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなああ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 Hanya golongan, hanya sah, siapa yang bisa memiliki senyata itu, itu harus dikeluarkan izin yang sangat diperketat sekali. Ya begitu ya Pak, t i m a kasih. Ya baik, terima kasih Pak a n d r i dan terima kasih Mitra Bisnis untuk Anda yang sudah bergabung di Bisnis m e n o p i n i o n Untuk Anda yang belum bisa masuk, silakan mengikuti kembali Bisnis m e n o p i n i o n pada jam 15.30 sore nanti. Saya Fahmi Andrian.